Bismillah min şururi ve seyyiati a'malina. Men Allah fehu'l muhtede ve men yudlil felan tecide lehu veliyen mursyida. Eşhedü en la la şerike leh ve eşhedü Muhammedan ve ta'ala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 ya ayyuhan nasuuttaqurubbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa bassa minhumaa rijalan kathiiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tesaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiba amma kitabullah Wa khayral hadi hadiyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu din Allahu Pada kajian yang lalu telah kita bahas tentang Anjuran syari'i Atau disunnahkannya Bagi seorang pemuda Yang meminang seorang gadis Untuk melihat langsung Gadis pinangannya tersebut Ataupun gadis yang akan dianikahi Kita telah bacakan Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentang masalah ini Dimana intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan Untuk melihat calon istri Untuk melihat calon istri Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Dia katakan Ketika aku Melamar seorang gadis lantas aku bersembunyi dan melihat gadis tersebut aku bersembunyi dan melihat melihat aku bersembunyi-sembunyi melihat gadis tersebut hingga aku melihat darinya sesuatu yang menarikku untuk menikahinya demikian para hadirin kemudian masuk pada bab selanjutnya yaitu masalah batasan melihat calon istri atau nazar apa saja yang boleh dilihat Ibnu Qudamah menukil sebuah kesepakatan para ulama dalam kitabnya Al-Mughni dimana para ulama sepakat seorang laki-laki boleh melihat wajah wanita calon istrinya Al Hafiz Muhammad bin Abdullah bin Habib Al Amiri berkata dalam kitabnya Ahkamun Nawar... dia mengatakan bahwasanya apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita maka dia boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya serta apa saja yang menarik hatinya Berarti di sini Alhakim Muhammad bin Abdullah, tidak membatasi hanya sekedar melihat wajah dan telapak tangan. Secara ekspli secara implisit, dia membolehkan melihat apa saja, apakah itu rambut, apakah itu telapak kaki, atau apa saja yang membuat dirinya tertarik untuk menikahi wanita tersebut. Tidak terbatas hanya melihat Wajah dan telapak tangan saja Dia berdalilkan dengan hadis jabir Yang telah kita sebutkan tadi Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza khatawa ahadukumul mar'ata Fa'ini istata'i yandura ila ma yada'uhu Apabila fa seorang diantara kamu Ingin melamar seorang wanita Maka jika ia bisa melihat apa yang dapat mendorongnya menikahinya maka lakukan. Maka lakukan. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa saja yang dapat menarik hatinya sehingga hal itu mendorong dirinya untuk menikahi wanita tersebut. Di sini apa saja berarti bersifat umum. Apa saja? Tidak hanya wajah dan telapak tangan demikian para ikhafiddin rahimunallahu iyyakum kemudian dia juga berjalilkan dengan hadis jabir yang bersembunyi-sembunyi melihat calon istrinya wanita yang akan dia lamar dari sinilah sebagian ulama memberi pendapatnya bahwasanya mengumumkan pendapat boleh melihat calon istri selain muka dan telapak tangan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Sa'id bin Mansur dalam sunannya bahwasanya Umar bin Khattab datang kepada Ali bin Abi Thalib datang untuk melamar anak Ali bin Abi Thalib atau putrinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberi jawaban bahwasanya anak saya masih kecil. Ini merupakan uh, jawaban tersirat bahwasanya Ali bin Abi Thalib menolak lamaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu sudah memegang sudah menjabat sebagai Khalifah Amiril Mukminin. Namun kata Ali bin Abi Thalib begini saja ya kata Ali bin Abi Thalib uh, nanti dibicarakan saja kepada anaknya langsung apakah dia mau menerima atau tidak Jadi di sini secara pribadi Ali bin Abi Thalib sebenarnya menolak namun masalah menolak dan menerimanya Ali bin Abi Thalib menyerahkan langsung kepada putrinya Kemudian para ikhwat fillah iyyakum Maka Ali pun menyuruh putrinya Untuk menemui, untuk menemui Umar bin Khattab RA. Kemudian Kemudian uh, Disitu Ada Umar bin Khattab Dan waktu itu Umar bin Khattab menyingkap Betis putrinya Ali bin Abi Talib nah, Begitu Dalam satu riwayat Disingkap dengan, dengan tongkatnya Umar bin Khattab melihat betis putri Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata putri bin Ali bin Abi Thalib, tutup katanya, tutup. Artinya nggak boleh. Namun sudah tersingkap begitu. Ya, disingkap, tutup kata kata putrinya. Berarti kan sudah terbuka. Kalau seandainya terbuka, belum terbuka tentu tidak ada perintah untuk disuruh tutup. Kemudian kata putri Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya tidak menimbang Anda adalah Amir mu'minin sudah ku pelintir lehermu. Kata putri Ali bin Abi Thalib. Jadi dari sinilah, dari sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam nazar boleh melihat apa saja yang membuat seorang pria tertarik terhadap calon istrinya sehingga mendorongnya untuk menikahinya. Jadi, tidak hanya sebatas melihat wajah dan telapak tangan saja. Kemudian, para efrafidin rahimallahu wa iyakum. Hanya saja, untuk melakukan hal ini, memiliki syarat. Dua syarat. Syarat pertama, laki-laki tersebut harus memang ingin menikah. Ingin menikah. Begitu. Jadi, tidak boleh seorang yang tidak ingin menikah, iseng-iseng, kemudian di pakai tongkat tiba-tiba diangkat roh anak dari seorang. Ya, ini jelas dia haramkan. Syarat pertama, dia harus benar-benar sudah bertekad memang untuk menikah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, "Ini Kalau dia sanggup untuk melihat apa saja yang dapat mendorongnya untuk menikahinya. Nah, begitu Jadi bagi mereka-mereka yang Belum Bernyali untuk menikah Kan begitu Atau belum mau menikah Maka Tidak boleh melihat Seorang wanita Artinya yang bukan mahramnya. Hukum asalnya yaitu Firman Allah SWT lil mu'minina yagudu min abu sorihim Wayahfadu furujahum Katakan kepada orang-orang mu'min Agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Jadi dalam masalah nazor merupakan kekhususan. Kekhususan dari larangan secara umum. Apabila kondisinya di luar khusus, maka hukumnya kembali kepada masalah umum. Artinya kalau seandainya seorang itu sudah selesai nazor... Sudah ada yang membuatnya tertarik berarti tidak boleh melihat lagi karena apa? Karena ee, karena sudah ada apa namanya tujuannya sudah tercapai dan wanita yang akan dia lihat pun belum menjadi belum berstatus sebagai istrinya. Nah, demikian para ekofitin. Wabillahi Jadi syarat yang pertama memang dia memang bertekad untuk menikah. Yang kedua Ia harus menahan pandangannya apabila ia telah melihat sesuatu yang menarik menariknya untuk menikahinya. Ini batasan, ya, batasan. Jadi dua syarat, kalau sudah ada yang membuat dia tertarik dan memang dia uh, sudah bertekad untuk menikahi wanita tersebut karena sudah ada yang dia ketahui untuk uh, yang sudah ada yang menarik dirinya untuk menikahinya, ya sudah. Berarti setelah itu tidak boleh untuk dilihat. Nah, demikian. Jadi Islam para ekhafidin, wa, wa iyyakum tetap ya tetap menjaga status seorang gadis. Karena apa? Karena kalau masih dalam taraf dalam tahap nawar, dia masih seorang gadis yang harus dijaga ketat oleh oleh walinya. Berbeda dengan kondisi kita sekarang. Apabila seorang laki-laki sudah meminang seorang gadis belum sah menikah, maka Sepertinya mereka sudah hampir dikatakan seperti suami dan istri. Ya. Apa saja mereka lakukan? Oleh karena itu banyak sekali kaum muslimin yang berada dalam uh, dalam uh, masa peminangan, ya dari mulai meminang sampai pernikahan, itu terkadang ada setahun, terkadang ada dua tahun dalam waktu yang rentang waktu seperti ini terkadang si wanita belum sampai pada waktu akad nikahnya. Si wanita ternyata sudah berbadan dua misalnya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan meminang yang ada di kalangan kita yang yang banyak berlaku di kalangan kaum muslimin di Indonesia ya itu dianggap sudah seperti suami istri seperti ya walaupun mereka tahu bahwasanya belum belum sah. Nah, demikian para ekofidin, Rohimunallahu iyyakum dan juga para ekofidin. Uh, dan keluarganya juga ya keluarganya kedua keluarganya itu juga sepertinya sudah menganggap mereka ya sudahlah toh nanti juga menjadi calon calon suaminya jadi keluarga juga memandang mereka seperti seolah-olah sudah sepasang suami istri makanya wajar saja kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seorang wanita menikah ketika melangsungkan akad pernikahannya Dia tidak lagi sendirian, dia sudah berdua dengan janinnya. Dan lebih ironi lagi, sekarang itu sudah menjadi satu hal yang biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Mungkin pada suatu saat nanti akan menjadi tren di kalangan kaum muslimin kalau nikah, kalau akad nikah nggak amel nggak ngetop. Mungkin saja terjadi seperti itu, karena terjadi apa namanya pergeseran-pergeseran nilai. Kalau dahulu pada zaman 80-an itu masih aib seorang wanita diketahui akad nikah sudah hamil. Pada tahun 90-an ya sudah mulai aib-aib sedikit. Sekarang dianggap sudah biasa tahun milenium kan begitu. Boleh jadi tahun milenium satu nanti sudah di, dianggap menjadi tren kan begitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Barat bahwasanya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan uh, apa nama biasa melakukan free sex. Pergaulan bebas. Sebagai tahap untuk mencapai keluarga. Untuk tahap mencapai tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya menurut mereka akad pernikahan itu hanya sekedar formalitas saja. Ya, hanya sekedar formalitas saja. Namun semua tindak tanduk ataupun aktivitas suami istri sudah mereka lakukan. Demikian para Yohafiddin rahimanallahu ayyakum. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Jadi nadzar itu hanya dibolehkan setelah ada perka tercapai tujuannya yaitu ketika seorang sudah mengetahui apa yang menarik dirinya untuk menikahi gadis tersebut. Sudah tahu ya sudah berarti setelah itu dia tidak dibolehkan lagi melihatnya. Nah, demikian paraikhofuddin rahimanallahu ayyakum. Kemudian İbnu Katon Al-Fasyi berkata dalam kitabnya Ahkamun Nazor, dia katakan apabila pihak peminang mengetahui bahwa si wanita itu tidak akan menikah dengannya, atau walinya tidak memberikan jawaban, maka ia tidak boleh nazor. Begitu. Ya. Dia sudah tekad ini menikah, dan target yang akan dia lihat juga sudah ada. Misalnya si Fulanah, misalnya. Sudah dalam e, kalau dia sampai dalam tahap seperti ini itu belum bisa dihalalkan dia menodor Mengapa demikian dia juga harus tahu kira-kira kira-kira e, akhwatnya ini sudah siap menikah atau belum ini yang pertama begitu ya Oh sudah tahu sudah tahu bahwasanya si akhwat ini e, sudah siap menikah kemudian dia juga harus tahu kira-kira walinya ini memang memang mau menikahkan si akhwat sudah oh iya memang si walinya memang mau menikahkan putrinya ini yang ketiga dia juga harus tahu kira-kira kira-kira uh, mau nggak ya walinya itu menikahkannya dengan saya kalau seandainya dia tahu bahwasanya si wanita ini tidak akan menikahkan putrinya kepada dia maka dia nggak boleh nador maka dia tidak boleh nador misalnya apa terkadang kan wali uh, wali seorang akhod ini punya syarat-syarat tertentu seperti syarat suku misalnya uh, Silahkan anak saya menikah dengan siapa saja asalkan tidak suku Minang kan begitu karena orangnya Pelit-pelit katanya kan begitu jangan marah yang suku Minang saya juga suku Minang ini uh, ada lagi yang mengatakan yang apa namanya uh, tidak saya silahkan putri saya menikah dengan siapa saja kecuali Aceh katanya kenapa Aceh itu blitnya banyak begitu. Jadi banyak alasan-alasan mereka yang memang tidak syar'i, ya. Memang tidak syar'i yang namanya orang-orang awam. Kan begitu. Namanya juga orang-orang awam. Namun, ya, kita harus perhatikan dalam masalah ini kalau kira-kira si wali wanita ini tidak mau menikahkannya kepada kita, ya, maka jangan nazar. Nah, demikian. Apalagi menghumbar nazar, kan begitu. Ahmad lewat, dia pun berdiri di pintu gerbang. 1, 2, 3, 4, tanıdairin begitu, mengapain nazar, iya nazar, saya mau menikah, begitu. Jadi tidak demikian para ekafidin, alhamdulillahohiyyakum, wa antum mau nikah, jangan-jangan si akotnya enggak mau dengan antum, nah, demikian. Jadi para ekafidin syaratnya ya, syaratnya yaitu si wanita itu memang kira-kira siap menikah, sudah siap menikah, dan walinya pun diperkirakan mau menikahkannya nah, demikian. Kalau tidak, maka dia tidak boleh melakukan nazor. Apalagi sambil ngintip-ngintip. begitu Kemudian para Ewa Fiddin. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya uh, pendapat yang kedua menyatakan adanya rincian. Menyatakan adanya rincian. Tadi kita sebutkan bahwasanya Ada Beberapa pendapat dalam masalah Batasan menador seorang wanita Apa saja yang boleh menadar Pendapat Pendapat pertama hanya boleh melihat Muka dan telapak tangan Pendapat yang kedua Boleh melihat selain muka dan telapak tangan Karena Rasulullah S.A.W. menyatakan Melihat apa saja yang membuat dia tertarik Pendapat yang pertama tadi Beralasankan bahwasanya Karena selain muka dan telapak tangan itu au. Aurat maka tidak boleh di, dilihat. Jadi yang yang bisa terlihat saja, nah, demikian. Pendapat ketiga itu ada rincian, ya. Pendapat ketiga ada rincian. Mengapa demikian, para Karena kalau kita katakan hanya menurut pendapat yang pertama yaitu hanya dibatasi wajah dan telapak tangan saja, toh ada hadis Jabir, ya. Ada hadis Jabir yang di mana dia mengintip, mengintip seorang wanita, kan begitu. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis secara umum apa saja yang membuat dia tertarik. Kalau kita katakan e, mutlak boleh melihat apa saja yang membuat tertarik berarti membuat mem melihat apa saja tanpa ada batas kan begitu? Seperti melihat apa telinganya misalnya, e, apa bahunya misalnya, punggungnya misalnya, akhirnya apa? Akhirnya ini bisa membuat disunahkannya ngeten jadinya. Nah, begitu jadinya. Nah, demikian makanya kalau dikembangkan pendapat yang kedua ini sepertinya agak ganjil kan begitu. Oleh karena itu ada pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang ada rinciannya. Bagaimana itu? Ini adalah pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pendapat tersebut yaitu Sa'albani rahimahullah menyatakan bahwasanya ya bahwasanya seorang laki-laki boleh melihat boleh melihat si wanita ketika nazar hanya wajah dan telapak tangan apabila di majelis yang sudah disepakati apabila di majelis yang sudah disepakati Artinya bagaimana? Ya misalnya, uh, seorang ikhwan yang akan melamar, kemudian sudah sampai pada tahap nazor. Dia sepakat dengan wali si wanita, hari ini akan datang. Maka, dalam majelis tersebut, si akhwat hanya boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangan saja. Namun, apabila majelis tersebut belum disepakati, Maka si ikhwan ini Boleh melihat Apa saja Melihat apa saja ya, Tentunya yang lumrah Yang lumrah terlihat nah, Demikian para ikhafidrin Rahimanallah wa iyyakum Dan tentunya tidak ekstrem sekali Sebagaimana yang kita katakan tadi Itulah uh, rincian yang diberikan oleh syekh Al-Bani rahimahullah nah, Demikian Kemudian para ikhafidrin Rahimanallah wa iyyakum Masuk pada tahap selanjutnya apa yang harus dilakukan seorang laki-laki ketika dia mendatangi wanita yang akan dia pinang? Karena biasanya di kalangan kita kalau sudah meminang sang mempelai calon mempelai pria biasanya dia membawa uh, hal apa namanya? Mem, uh, apa namanya? Mem, menunjukkan penampilan yang yang terbaik kan begitu dengan kendaraan yang terbaik walaupun minjam kemudian dengan, ya dengan apa saja yang dia miliki walaupun semuanya minjam topi minjam, baju minjam kan begitu, dia ingin dia ingin berpenampilan yang terbaik di hadapan calmer, kan begitu ya tentunya dengan dengan harapan agar mudah diterima itulah artinya, kan begitu terkadang kalau ditanya pun e, apa kerjaannya nak saya pak distributor ya Padahal sales, sales jagung Distributor uh, Distributor Minyak pak gitu. Bagian marketing, rupanya keliling jual minyak Minyak, minyak gitu. Bisa seperti itu, itulah sangkin Kadang-kadang sangkin apa namanya Khawatirnya seorang ikhwan Masuk pada tahap seperti ini Ya apalagi yang dianya Kerjanya masih istilahnya sekarang itu Mocok-mocok kan begitu Itu kadang-kadang kalau ditanya Agak terdiam-diam dikit kan begitu ya, kerja kerja bagian bagian apalah begitu kan diambil ya, apa namanya di ya, dia nggak mau menyatakan terus terang apalagi kalau calon mertuanya ini nggak gitu paham dengan istilah-istilah sekarang kerjaannya di kantor memang namun bagian cuci WC kan begitu bagian bersih-bersihkan lantai dia gak akan katakan Oh bagian cuci-cuci WC Pak nggak jangan katakan cleaning service Wah, kan begitu, nggak tahu kan oh, Planning service, bahasa Inggris kan begitu Atau office boy Kan nah, begitu padahal, padahal kan jongos itu artinya nah, Demikian para ikhafiddin Jadi itulah ya Tahapan Lantas apa yang harus dilakukan seorang laki-laki Ketika dia datang Ke rumah calon mertuanya ya, Terutama ketika mau nazor lah Kan begitu Apa yang harus dia lakukan Parafaqiddin rahimallahu diriwayatkan dari Taus dari ayahnya bahwasanya ia menceritakan tentang seorang wanita yang ingin dia nikahi Taus berkata kepadanya "Pergilah dan lihatlah wanita tersebut." Ya, pergi dan lihat wanita tersebut. Berarti si putranya Taus ini telah mendengar seorang gadis ya dia tertarik dengan info tentang si gadis ini. Gadis ini begini, baik, begini, begini, begini. Sudah dengarlah ya uh, banyak info yang telah masuk pada dirinya uh, yang dia dengar. Jadi dia ingin menikah, menikahi gadis tersebut. Hanya dia nggak tahu wajah wanita ini bagaimana. Makanya kata Taus kepada anaknya sudah, kau pergi dan dan lihat wanita yang ingin engkau nikahi. Kemudian uh, putranya Taus ini pun ber, uh, berkata maka aku pun memakai pakaian yang terbagus kan begitu memakai minyak, memakai minyak, minyak wangi, berhias diri. Ya inilah seperti biasalah kan begitu. Ya masa namanya kita mau pakai mau bertemu dengan calon mertua kita pakai pakaian yang usang kan begitu? Ya tentunya kita pakai pakaian yang terbaiklah. Nah, demikian. Jadi aku pun pakai pakaian yang terbagus, kemudian pakai wangi-wangian, ya. Pakai kasablanka lah, apalah kan begitu yang Kalau dioleh, kalau disemprotkan, orang pada ngikut, nah, begitu. Kemudian uh, pakai ya minyak minyakan kan begitu kalau dia tahu mertuanya itu suka dengan modern orang-orang trend, dia pun buat kuncung di di kepalanya kan bisa saja seperti itu. Nah, demikian. Nah, kemudian ketika Taus melihat putranya seperti itu, ya, dengan segihan yang sudah Uh, surah yang terakhir lah, tidak ada di atas itu lagi. Kemudian, apa kata Taus? Duduklah. Nah, duduk. Artinya dia melarang anaknya untuk pergi dengan kondisi seperti ini, dengan penampilan seperti ini. Jadi artinya dia tidak suka kalau anaknya tersebut pergi dengan penampilan yang terbaik seperti itu ke ke apa namanya mengunjungi calon wanita yang akan dianikahi nah, demikian para ikhwadinohalloh yang jadi antum ketika mau nazar atau mau ee, berkunjung ke rumah calon mertua calon apa namanya yang yang ke rumah calon yang akan antum lamar maka berpakailah biasa biasa saja ya berpakaian biasa biasa saja ya kalau antum hanya punya sepeda sepeda butut bawa sepeda butut juga nggak apa apa penampilanah apa adanya jangan ingin tampil beda tapi minjam kan begitu. penampilan biasa-biasa saja. tak usah terlalu apa namanya berlebih-lebihan. Sebagian ulama memberikan hikmah mengapa demikian? Mereka katakan bahwasanya karena dikhawatirkan si akhwat ini nanti si wanita yang akan dipinang, dia sudah terfitnah terlebih dahulu terhadap si laki-laki. Ya, sudah terpinah terlebih dahulu. Dan Padahal yang namanya Novor itu belum tentu jadi. Yang namanya Nadhor itu belum tentu jadi. Bisa saja si Ikhwan setelah melihat. Aduh nampaknya belum cocok kan begitu. Belum cocok. Ya maksudnya belum cocok seleranya. Atau mungkin saja si Akhwat. Ah, rasanya kok belum pas begitu. Maka masing-masing menolak. Atau mungkin menolak sebelah pihak. Ya. Namun kalau seandainya. Wanita yang menolak... Wanita yang menolak... Itu laki-laki tak begitu sakit. Percaya nggak Antum? Nah, tuh, pengalaman. Pernah ditolak berapa kalian tuh? Hah? Belum pernah ditolak? <tuh> Belum pernah maju juga? Oh, udah gitu. <tuh> ya. Itu tidak terlalu sakit. Namun, kalau yang menolak laki-laki... Walaupun, ya, disabar-sabarkan tetap ada saja torehan dalam hatinya itu, ya. dia akan terasa akan terasa minder kenapa sih nggak jadi kan begitu, kalau seandainya si wanita ini dia sudah cocok dan si laki-laki yang nggak cocok, oleh karena itu disyariatkan supaya yang laki-laki itu biasa-biasa sajalah kan begitu, sehingga si wanita e, si wanita kalaupun dia tertariknya tertarik untuk tertarik -tertarik biasa saja dan tidak terlalu dalam ketertarikannya, nah, demikian karena apa? Karena uh, seorang wanita itu sifatnya menunggu, sementara laki-laki itu dia lebih aktif, ya loncat dari satu tempat ke tempat lain. Ditolak ini, loncat tempat yang lain. Tolak lagi, loncat tempat yang lain. Itu satu hal yang biasa. Namun kalau wanita begitu nazor ditolak, di nazor ditolak, muncul apa namanya perasaan fobinya. Bahkan ada yang marah begitu dinazor, kak jadi marah. Akhirnya buat isu. Kalau Ikhwan ini datang, jangan terima. Nah, bisa seperti itu. Karena apa? Karena ditolak. Buat isu dan seterusnya. Makanya para ikhwah rahimallahu dan ee, dalam masalah ini Islam memberikan jalur-jalur ee, ataupun apa namanya? Ee, tata cara agak yang kedua yang semua itu demi kebaikan si ahwat dan si laki-laki. Si nah, demikian para ikhwah rahimallahu Jadi sekali lagi para ikhwah Nazar itu bukan harus jadi, ya. Nazar itu belum tentu jadi. Makanya jangan sampai ada uh, apa namanya, uh, jangan sampai terlalu dalam perasaan dalam masalah nazor. Terkadang kan begini, ketika seorang itu nazor, nazor itu kan arti yang melihat pada dasarnya, melihat, ya, melihat. Ketika seorang akon mungkin sering dilihat laki-laki apalagi dia nggak pakai cadar kan begitu. Setiap dia keluar maka dilihatlah oleh kaum laki-laki. Kan begitu. Sebenarnya ini dikatakan nazar namun secara bahasa. Namun kalau seorang itu nazar, nazar dengan dengan pakai bendera mau menikahi, ini lain lagi nazarnya. Dia itu apa namanya? Pengaruhnya itu lebih dalam. Pengaruhnya akan lebih dalam. Dan yang dinazar ini juga Memiliki kesan yang lebih dalam Dibandingkan orang yang lalu lalang Nah demikian para khabuddin Wa'immunallahu ya Jadi intinya Bagi seorang laki-laki ketika dia menadar Ataupun ketika dia datang ke rumah wanita yang akan dia pinang Berpakailah biasa-biasa saja Nah begitu Berpakailah biasa-biasa saja Kalau biasa biasanya dia memang rapi, ya eh, sudah, nggak apa-apa, begitulah dia. Kalau biasa biasanya kumuh, ya, gimana? Ya artinya jangan sampai mengganggu lah. Kalau biasanya dia nggak mandi, mandilah, kan begitu. Kan mengganggu, apa namanya, mengganggu majelis kan begitu. Begitu dia masuk, orang sudah terganggu, gimana mau terima kan begitu. Artinya ya, biasa biasa saja. Ah demikian. Kemudian, bagaimana dengan si wanita? Boleh nggak dia berhias? Ah demikian. Ternyata untuk wanita boleh berhias. Wanita boleh berhias. Ya dalilnya apa? Dalilnya yaitu yang diriwayatkan dari Shubayqah al Aslamiyah, radhiyallahu anhu, dimana ketika dia dicerai oleh Khaulah oleh Saad bin bin Khaulah radhiyallahu anhu, uh, kemua, dimana apa namanya? Bukan dicerai, dia Suaminya saat itu meninggal Jadi dia punya iddah Iddahnya adalah Sampai dia e, melahirkan anaknya Jadi waktu itu dia hamil Iddah wanita yang Meninggal suaminya yaitu Arba'ata ashuri wa Empat bulan, sepuluh hari Kalau iddah dicerai Wal mutallaqatu yatarabbasna Bi anfusihinna salasata quru' Bagi wanita yang dicerai, iddahnya tiga kali suci. Bagi wanita yang hamil, wa'ulatil ahmali ajaluhunna ayyadhuana hamlahunna. Wanita yang hamil, iddahnya hingga dia melahirkan. Jadi, Subayah ini, ya meninggal suaminya. Waktu itu, dia sedang hamil. Ketika dia e, melahirkan, setelah melahirkan, berarti habislah masa iddahnya. Waktu itu, dia sudah memakai celak ya sudah memakai celak, celak di sini jangan antum pikirkan celak alis, ya bukan celak alis, celak yang di mata atau masyurnya dengan celak mekah begitu, karena kalau celak di alis itu lebih identik dengan cukur alis dulu baru pakai celak, begitu, kalau nggak cukur dicabutlah di ujungnya supaya terlihat agak runcing ujungnya atau agak lentik seperti seton itu, begitu. Kemudian para kafir itu, Nuhaimi Ketika itu dia di bertemu dengan dengan seorang sahabi ya sahabat sahabat yaitu Abu Sanabil. Dia lihat loh ini wanita kok sudah bersolek, artinya sudah berhias, sudah pakai celak, nah, begitu. Dan Abu Sanabil ini protes, artinya mengkritik, kok sampai begitu? Kemudian masalah ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah membolehkan jadi seorang wanita ya seorang wanita boleh berhias ketika dia dinazor oleh seorang laki-laki kemudian para ikhafiddi alhamdulillah wa iya'kum eee ibn Qattan berkata ya, dalam kitabnya an-nadhar fi ahka min nadhar ya katakan, Wanita yang dipinang, Boleh berhias, Untuk dinador oleh laki-laki yang meminangnya. Ia boleh bersolek, Untuk dilihat oleh laki-laki yang hendak menikahinya. Dan hendak menadornya. Jika niat laki-laki itu, Benar-benar ingin menikahinya. Bahkan dikatakan hukumnya mustahab. Nah, begitu. Mustahab. Kemudian, Apa batasan bersoleknya? Apakah sebelum dinasor dia harus ke uh, ke salon dulu dibuat sanggul, kemudian rambutnya ditinggikan seperti inang-inang itu, atau apa nang, Pakai make up kan begitu, pakai bulu bulu mata yang palsu agak biar agak panjang dikit kan begitu, atau ya pakai pipinya yang hitam di, di merah-merahkan begitu, atau bibirnya pakai lipstick dan macam-macamnya kan begitu, dan macam-macam apa batasan bersolek kan begitu karena pada karena wanita ini dia punya naluri ataupun punya tabiat suka berhias itulah dia wanita suka berhias apalagi kalau wanita-wanita yang baru-baru balik itu biasanya pantang lewat di depan kaca kalau sudah lewat di depan kaca dia pasti nengok kaca nah begitu <tuh> coba perhatikan ini wanita-wanita yang baru balik kan begitu Kadang-kadang, ya, apa namanya, dan itu biasanya terus sampai, sampai sweet 17-nya. Sampai 17 tahun seterusnya, begitu. Pokoknya pantang lihat kaca. Walaupun bangun tidur, kan begitu. Jelas ada yang kuning-kuning di matanya itu. Tetap saja yang lihat set, begitu. Begitulah wanita. Nah, demikian. Oleh karena itu, apalagi datang seorang, seorang yang mau melamarnya. Tentu saja, dia harus, dia punya naluri untuk berhias. Se, apa namanya? Se, berhias dengan secantik-cantiknya kan begitu. Nah, berhias dengan secantik-cantiknya. Oleh karena itu harus di dibatasi. Kalau tidak, maka dia nanti akan pakai yang pakai uh, apa namanya? mini short lah, kan begitu. Yang apa namanya? rok minilah. Kenapa? Dia ingin menunjukkan kepada calon suaminya bahwasanya betisnya mulus. Atau pakai apa namanya? baju yang nampak dada dan begitu supaya dia lihat bahwasanya dia seorang wanita yang seksi. Nah, begitu. Itulah dia. Makanya Islam ya, Islam tidak apa namanya? Tidak uh, tidak mengungkung naruli mereka untuk berhias namun disalurkan dan di, dibatasi. Ada nah, demikian. Oleh karena itu para Khawifin, apa yang harus uh, dia lakukan? Apa batas-batasannya? Maka di sini dikatakan bahwasanya berdasarkan hadis Syubai'ah di atas bahwasanya penjelasan tentang berhias yaitu tidak boleh, tidak lebih dari bercila ber, bercelak ya bercelak dan memakai inai bercelak dan memakai inai itu oleh karena itu inai ini adalah hiasan kaum perempuan kalau ada laki-laki yang pakai inai tasyabu dengan wanita Ini biasanya kalau menikah. Kalau menikah semua pakai inai. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Kadang-kadang nenek-nenek yang ikut menikahkan juga pakai inai. Begitu. Oleh karena itu, seorang pemuda tidak boleh pakai inai. Karena inai itu merupakan perhiasan perempuan. Nah demikian. Kemudian, ia tidak boleh berhias. Untuk nilatar lebih daripada itu. Seperti pakai make up. make up. Make up itu artinya membuat sesuatu yang up. Up itu hidup, makanya yang uh, matanya cekung dibuat agak hitam supaya melotot kan begitu, ya. garis bibirnya yang agak kurang jelas dijelaskan itu dikatakan make up, jadi wajahnya terlihat up gitu, terlihat lebih lebih mencolok setelah make up, nggak dibolehkan para kafir dinohmenallahu iyyakum. Nah demikian. Kemudian juga tidak boleh pakai parfum dan minyak wangi-wangi dan wangi-wangian dan lain-lainnya. Nah, demikian para khafid. Jadi, uh, dia hanya boleh bercelak dan memakai inai. Sebenarnya para Din, Celak itu sendiri sebenarnya sudah cukup sebagai perhiasan bagi kaum wanita. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kecantikan kaum wanita itu terletak pada matanya. Pernah antum dengar ini? Enggak pernah? Baru sekarang ya? Nah itulah. Saya kasih tahu. Ya. Jadi nggak perlu pakai yang merah sana merah sini, polos sana polos sini, hijau, kuning, biru, nggak perlu. Pakai shadow yang di, di di atas kuning, di bawah hitam, samping tabu, la, apa namanya abu-abu, nggak -abu. perlu. Ademikian. Nah, Makanya apa yang telah ditetapkan oleh Islam itu sudah cukup, sudah cukup membuat seorang wanita itu menarik. Seorang wanita pakai kerudung yang gelap, kemudian dia pakai celak itu sudah menarik, cukup menarik bagi kaum laki-laki dan hanya bolehkan dilihat oleh yang mau menazornya kemudian, ini sedikit info untuk ikhwan-ikhwan bahwasanya, Ibnu Qayyum menyatakan bahwasanya, untuk kaum laki-laki untuk kaum laki-laki ini di luar masalah nazor ya kaum laki-laki boleh pakai celak, namun pakai celak ismit karena apa? karena tujuannya fa'innahu yajul basor karena celak ismit, batu ismit itu dapat menerangkan pandangan bagi kaum laki-laki yang pakai celak Sebagai ataupun dengan tujuan berhias. Maka tashabuh dengan wanita. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Koyim. Sekali lagi ya. Kaum laki-laki boleh pakai celak. Selama tujuannya untuk pengobatan mata. Namun kalau untuk berhias. Maka tidak dibolehkan. Jadi untuk hias itu hanya boleh untuk kaum wanita. Demikian para Fafiddin. Rahimanallah wa iyakum. Kemudian. Setelah uh, kan begitu, dilihatlah wanita ini. Kemudian, hendaklah seorang itu melakukan sholat istighoroh. Dan perlu Anda ketahui, sholat istighoroh ini tidak harus dalam masalah nikah. Ya, tidak harus dalam masalah nikah. Para salaf terdahulu membiasakan sholat istighoroh. Apa saja yang membuat dia ragu, misalnya. Ya. Misalnya, dia mau uh, memilih fakultas. Dia tamat, tamat SMA saya mau masuk paklos sastra kah apa kedokteran ya kan begitu nah, Misal dia pilih rasanya kok saya sanggupnya di sastra namun kepengina kedokteran misalnya kan begitu jadi bagaimana ya apa istighoro kan begitu kira cari apa namanya e, brosur yang cocok gimana gimananya kira-kira dia bakatnya kemana sudah ditentukan sudah dia musyawarah istighorah nah, begitu Dan hasil istiqoroh itu tidak harus mimpi, tidak harus mimpi. Sebagaimana dulu pernah ada pertanyaan Ustadz uh, saya pernah mimpi seorang ikhwan kan begitu. Apakah berarti dia akan menjadi suami saya? Itu belum tentu. Dan banyak di kalangan masyarakat ini kalau sholat istiqoroh itu nanti jawabannya ketika ketika mimpi. Bagaimana kalau dia sholat istiqorohnya untuk nikah yang datang adalah ular? <tuh> Mana kan nggak ada jawaban namanya. Adenikian. jadi parafi istighro itu untuk menguatkan dirinya setelah dia tahu gimana informasi si awat ini begini begini demikian juga sebaliknya dia juga sudah lihat langsung gimana wajah si awat kan begitu sudah tahu bagaimana yang sebenarnya kan kita nggak bisa tahu sama sekali gimana sih stopje dia sama sekali kan kita nggak bisa paham 100% maka setelah kita pilih maka kita bertawakal kepada Allah subhanahu Wa ta'ala karena bagaimanapun kita tidak bisa mengetahui 100% bagaimana si akhwat demikian juga sebaliknya nah, demikian. jadi inti daripada uh, doa istikhar tersebut ya Allah kalau seandainya si akhwat ini ataupun si ikhwat ini baik untuk agamaku untuk kehidupanku kan begitu ya maka permudahlah urusanku kalau seandainya kalau seandainya dia ini tidak baik untuk kehidupanku Dan untuk agamaku maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkan aku darinya dan pilihkan untukku lebih baik dari itu. Itulah inti. Jadi setelah kita melakukan, jadi setelah kita uh, mem memilih satu memilih satu pilihan kemudian bertawakal dengan suatu isi khoroh, hasilnya. Insya Allah kita tidak akan lagi mengalami kekecewaan. ya? Karena apa? Kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Inilah puncak daripada ketawakalan kita. Ya, ketika seorang sahabat datang berkunjung kepada Rasulullah SAW, kemudian ditanya bagaimana untamu, saya biarkan di luar. Sudah, saya biarkan di luar. Sudah kamu ikat belum ya Rasulullah, saya tawakal. Kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal. Kan begitu. Demikian juga seorang laki-laki se Ataupun seorang wanita ya Ketika dia sudah memilih calonnya Sudah dia maksimal mungkin Semaksimal mungkin dia cari informasi Dari sini, dari sana, begitu Kemudian ee, fisiknya juga sudah cocok Maka tinggallah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia langsung bermusyawarah Bermunajat kepada Allah Ya Allah, kalau seandainya ini memang baik untukku Maka mudahkan Ridhoi Kalau tidak, maka jauhkan Oleh karena itu para Echof kalau seandainya ternyata setelah nazor akhirnya nggak jadi sudah, akhirnya nggak jadi mungkin nggak jadi dari pihak si Ikhwan atau mungkin dari pihak si Akhwat kita tidak lagi mengalami kekesalan dan kekecewaan, kenapa? karena kita sudah tahu itulah yang terbaik untuk diri kita walaupun terkadang kita menyesali kenapa nggak jadi padahal sudah cocok kita sudah cocok dengan dia face-nya sudah cocok sekali dengan saya kan begitu, ketahuilah kalau kita sudah ya ternyata nggak jadi walaupun wanita itu cantik di mata kita dan Allah ternyata membuat gagal ketahuilah, wanita yang cantik itu belum tentu cocok untuk kita demikian juga seorang akhwat, sudah cocok dengan ikhwan yang datang ini face-nya sudah cocok, gagahnya sudah cocok jenggotnya juga sudah cocok, kan begitu nah semuanya sudah cocok eh, ternyata gagal Ketahuilah betapapun tampannya seorang ikhwan Kalau Setelah istiqorah ternyata tidak jadi Ketahuilah Itu berarti tidak cocok untuk andi Bisa saja Ikhwan tersebut, laki-laki tersebut Yang tampan yang tampan rupawan Dan menawan hati itu Kan begitu Kalau seandainya memang betul-betul jadi Bisa saja ternyata dia orang yang Terfitnah dengan wanita lain Kan begitu, karena orang ganteng ini susah Banyak yang suka ya. ya. Si akh ini kan ganteng. Banyak yang suka. Pertama istrinya. Nah, begitu Banyak terfitnah. Seperti Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf terfitnah dikarenakan apa? Kenta ketampanannya. Nah, demikian para ikhafiddin. Oleh karena itu, kalau kita sudah ngambil semua informasi, kemudian kita putuskan dan isi koros, dan jika tidak jadi ketahuilah, jangan menyesal. Karena itu adalah yang terbaik untuk diri anda dan andi. Jadi jangan apa namanya grutual lah, kok nggak jadi pula. Nah, Ikonnya itu kan mau yang ini saja, mau yang putih-putih saja. Jangan nggak usah. Tak usah sebarkan isu-isu yang apa namanya yang kurang baik. Ya, nggak usah sebarkan. Ataupun ikon-ikon juga seperti itu. Ketika si ikon ditolak, ah, eh, itu kan karena nggak cocok, karena bilang belum siap, karena kita sekerjanya moco mocok mocok nah, coba kita sudah PNS langsung saja diterima, tebarkanlah isu tuh ya, itu kalau nggak PNS nggak mau loh, tak usah begitu, tak usah, kalau sudah ditolak ya sudahlah, terimalah dengan lapang dada oh, begitu, jangan demo. <tuh> nah, demikian para ekafidin, wassalamualaikum Dan ini perlu dicamkan oleh para ikhwan dan akhwat masalah ditolak masalah. Gagal itu satu hal yang biasa dalam kehidupan. Ketahuilah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. <tuh> Karena kalau tidak ada gagal tidak akan ada yang berhasil. Dan begitu. Demikianlah para Khofiidin rahimallahu mengenai tahapan sampai masalah istighoro Dan kita masuk pada masalah Pernikahan, karena kalau sudah cocok istiqomah ternyata berhasil, berarti tinggal menentukan hari hanya hari hanya. Sudah kalau sudah hari hanya berarti tinggal bagaimana proses akad pernikahan. Namun perlu untuk ketahui di sini, ya, perlu untuk ketahui di sini, karena uh, tidak semua kaum muslimin itu memiliki mental yang baik. Ya, kalau seorang sedang proses seorang ikhwan proses dengan akwat. Coba beritanya itu nggak usah terlalu disebar-sebar Gak usah terlalu disebar-sebar disebar Karena apa? Karena nanti kalau nggak jadi Maka mudar tersebut Akan kembali kepada si Ikhwan dan si Ahwat Tenang-tenang saja, yang penting bergerak Bagaikan apa namanya uh, Bebek berenang, kan begitu, dia tenang Dan sekolah, tapi kan di kakinya mengayuh terus Ngapain kita seperti monyet tenggelam? kan begitu Namun nggak jalan-jalan Gak apa-apa jalan -jalan. tenang jalan, namun tetap mengayuh Di bawah, uh, begitu Nah, demikian para ikhwah Ya demikianlah karena waktu juga yang memisahkan kita. Eh uh, insyaallah kalau ada kesempatan atau mungkin atau kalau antum setuju kita lanjutkan atau kita beralih kepada masalah lain karena ini masalah sudah berkaitan dengan masalah rukun pernikahan. Aku luqawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa li muslimin Ah. Ini pertanyaan yang kemarin ini banyak ini. Yang ada pertanyaan silahkan. Uh, Assalamualaikum Bolehkah berbicara ketika nadhor boleh silahkan ya ketika nazor Antum boleh tanya siapa namanya silahkan kalau memang belum tahu ya uh, atau eh uh, berapa usianya begitu terkadang si Ikhwan ini memang harus ditemani karena apa dia memang orang yang lasak namun kalau sudah bertemu dengan calon mertua itu hilang lidah terasa kelu. Sepatah kata pun gak keluar. Begitu. Boleh berbicara. Namun yang perlu, perlu lah. Jangan begitu melihat nasar. Hidung anti mancung ya. Siman itu gak perlu lah. enggak <gülüyor> perlu. Yang penting-penting saja dibicarakan. Nanti gara-gara itu nanti kurang nasarnya. Nah ini kan begitu. Akhirnya ditolak, hmm. Yang penting-penting saja dan juga seorang laki-laki juga harus apa namanya ya jaga adab ya jaga adab, ada kasus seorang ikhwan dia menazor, kemudian ketika nazor itu dia diundang makan waktu itu sangat lahap makannya, akhirnya karena sangkin lahapnya makan itulah sebab ditolaknya karena apa? ini belum jadi menantu, sudah seperti ini makannya bagaimana kalau sudah jadi menantu, kan begitu Makanya tahan-tahan dirilah Yang penting itu misi kita tercapai kan itu penting Jangan terlalu luas Itu sudah kelewat batas luasnya Ustadz anak akan melakukan nazor Dengan seorang ikhwan Hanya saja mahram anak berada di Jakarta Apakah boleh anak nazor bersama Hanya disertai Umi-umi Umi-umi Oh iya Parikhafiddin wa'amunallah Ya Dalam sebuah pendapat disebutkan bahwasanya seorang akhwan itu harus disertai mahram. Hanya saja Allah'u alam bisawab. ya Kalau kita lihat bahwasanya kalau seandainya nazor itu harus disertai disertai mahram. Berarti Jabir tidak boleh menazor. Karena dia nazor calonnya dengan mengintip. Dengan sembunyi-sembunyi. Kan begitu. Jadi bagaimana Allahu Alam Bisa Saya lebih cenderung boleh selama yang menemani itu memang orang-orang yang sikoh yang terpercaya dan tidak akan menimbulkan fitnah. Ademikin. Nah, orang yang terpercaya. Namun kalau orang-orang nggak -orang terpercaya, misalnya antum bawa kawan nemani, kan begitu? Dia juga bawa kawan, akhwat juga temani, Kenazor, itu saling nazar-nazaran namanya. Ya tidak seperti itu. Jadi selama kita itu ditemani Orang yang kita percayai dan tidak akan Menimbulkan fitnah di kalangan mereka Nah demikian ya Allahu'alam bisawab Ini sudah kemarin Ustadz kalau dilamar Untuk jadi istri yang kedua Padahal ikhwan ini sudah ya Sudah Faham sebegini. Apabila ada seorang ikhwan nazar ke seorang akhwat, namun setelah nazar, ikhwan tersebut merasa kurang cocok. Apa yang harus dilakukan? Ikhwan tersebut agar si akhwat tidak sakit hati. Kan betul? Ini pertanyaan jangan-jangan dari akhwat yang sempat sakit hati. ini. Perhatikan. Makanya dari awal kita wanti-wanti. Pelajaran nazar kita tekankan bahwasanya nazar itu belum tentu jadi. Si hak, si akhwat berhak untuk menolak kalau nggak cocok. Si ikhwan juga seperti itu. Nah, demikian. Ya. Jangan, jangan merasa kalau sudah nazar tuh berarti sudah jadi belum. Belum ada apa-apanya. Itu masih dalam perjalanan. Nah, demikian. Makanya harus antum camkan, terutama para akhwat. Ini biasanya yang sakit hati itu akhwat. Ya biasanya yang sakit hati itu akhwat makanya para akhwat coba cemkan bahwasanya nador itu belum tentu jadi, nah, demikian. Bagaimana cara bagaimana cara me menyadarkannya kan begitu? Ya belikan buku atau ya beri nasihat atau ada orang-orang yang uh, yang terdekat si akhwat supaya apa namanya memberitahu tahu tidak harus jadi. Oleh karena itu si akhwat juga jangan terlalu girang ya. Demikian juga si ikhwan jangan terlalu girang ketika dia sudah sampai pada tahap nazar karena itu bisa enggak jadi. Karena itu bisa saja enggak jadi. Jadi tetap berhati-hati karena statusnya masih masih bukan mahram dan masih seorang lain. Eh hmm. Ustaz apabila datang lamaran dari seorang yang ma mantan gay Gay Gay itu sejenis apa? Hah? Homo, gay itu homo Gay itu bukan dia suka dua-dua enggak? Suka sama sejenis? Seperti homo ya? Apakah harus diterima Ustaz? Apa pertimbangannya Ustaz? Dan dia berkata kepada saya bahwasanya beliau tidak akan mengulangi perbuatan itu, perbuatan dahulu Kalau seorang yang sudah bertaubat Berarti dia tidak ada dosa bagi dirinya Namanya juga dia sudah bertaubat Hanya saja dia memang benar-benar taubat atau tidak Ini permasalahannya Ya, Apakah yakin dia sudah taubat Kalau anti yakin dia sudah taubat Yang tidak ada masalah Berarti dosa-dosa yang telah dia lakukan itu dihapus nah, Begitu nah demikian kalau memang dia benar-benar bertobat ya kalau misalnya seorang ahwat merasa masih risih masih ragu iya apa enggak ya kan begitu jadi bagaimana ya dakmayari buka ilamayari buka tinggalkan nah, apa yang kamu ragu dan laksanakan apa yang kamu tidak ragu kalau ragu kalau anda ragu bahwasanya dia nanti penyakitnya akan kambuh lagi sudah masih bisa terima begitu nah demikian ya Ustadz kalau sering-sering didekati ikhwan yang berkeinginan sedang akhwat masih mau menyelesaikan kuliah Apakah jawaban yang paling baik untuk menolaknya? Ya bilang saja, katakan tidak <Syukur> Selesai kan? Namanya juga dia belum mau Masalahnya kan dia belum ada uh, apa, uh, keterkaitan jiwa Yang masalahnya ini kan kalau si Akhod sendiri sudah ada, sudah ada sambutan, sudah gayung bersambut kan begitu. Jadi tidak lagi klingking berkait, untuk eh, berkait lah ya. Nah, demikian. Kalau dia sendiri juga nggak ada perasaan apa-apa. Kemudian si Ikhwan mau melamar, dia juga belum siap. Bilang katakan saja tidak belum siap, selesai masalahnya. Kenapa harus ragu-ragu? Nah, begitu. Ya, nah, demikian. Namun masalahnya kan ini kalau sudah dia punya hati terhadap ikhwan ini, baru itu yang susah. Kenapa? Nanti saat dia sakit hati. Emang kenapa kalau sakit hati? Nah, begitu nah, Kan kalau orang sudah jatuh hati, dia khawatir kalau orang yang dia sukai itu nanti akan sakit hati. Khawatir sekali dia. Karena dia ingin agar orang yang dia cintai itu walaupun hanya sekedar simpati, kan begitu sudah masih saat, saat simpati dia ingin agar orang tersebut tidak mau membenci dirinya nah, demikian namun kalau Antum masih masih apa masih masih bebas tidak ada ikatan apa-apa baik ikatan lahir maupun batin Kenapa ragu-ragu mengatakan tidak nah, begitu Katakan saja Bang saya belum siap gitu kalau Abang menunggu ya tunggu saja nanti kalau seandainya memang saya nggak ada calon lain selesai kan Abang alternatif sajalah lah Ustaz, jika ada seorang akhwat Yang mempunyai suatu penyakit Dimana dokter menyatakan penyakit ini Bisa kambuh kapan saja Biaya pengobatan besar Apakah ketika ada seorang ikhwan Yang melamarnya nanti ia harus menceritakan tentang penyakit itu Bagaimana jika karena ikhwan Tidak jadi melamarnya Parikhafidin wa rahimallahu wa Dalam masalah ini Si akhwat harus menceritakan Karena apa? Karena ketika seorang itu Belum menjadi Istri, dia harus pahit-pahit, harus pahit-pahit. Kalau nggak jadi, itu lebih mudah dibandingkan kalau dia dicerai setelah jadi. Ya. Kalau dia nggak jadi, misalnya, e, bang, sebenarnya saya punya penyakit ini, saya punya penyakit ayam loh, misalnya kan begitu. Saya kalau kambuh, buih ini keluar, begitu. Tegang-tegang, kejang-kejang, gimana bang, cocok nggak? Kalau cocok lanjut kita, kalau enggak ya sudah sampai di sini saja kan begitu, ya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau kata dia demi cintaku pada adik, walaupun adik kena ayam, begitu, abang tetap apa namanya tetap lanjutkan perjuangannya kan misalnya begitu, nggak apa-apa. Berarti dia memang orang yang sudah berani mengambil risiko. Coba seandainya setelah menikah dua minggu ketahuan dia sakit ayam, si laki-laki akan merasa ditipu akhirnya dia dicerai, statusnya sudahlah nggak perawan, kemudian dicerai, ayan pula, begitu. Kalau dia masih gadis belum pernah me menikah, masih mempinyi, memiliki kemungkinan lebih memiliki kemungkinan dibandingkan setelah dia menikah. Makanya ya pahit-pahit lah, nah begitu. Misalnya seorang seorang laki-laki dia mau melamar seorang wanita, dia bilang untuk saat ini saya belum punya gaji yang tetap kan begitu ya gaji saya nggak tetap paling kadang-kadang sejuta kadang, kadang dua juta misalnya kan begitu nggak tetap paling tinggi lima juta lah <laughs> artinya saya tidak punya penghasilan yang tetap jelaskan kepada kepada uh, calon mertua kan begitu kepada si ahwatnya jangan berlagak uh, kerja apa nak saya caleg pak <laughs> caleg pula <laughs> begitu? Oh saya ini punya mobil, Rupanya dalam hatinya bilannya ada mobil-mobilan. Jadi jelaskan dengan sejelas-jelasnya kondisi kita dengan cara yang pahit. Katau kalau seandainya dia apa namanya dia anak yatim, pak saya ditinggal orang tua saya pak semenjak saya masih kecil. Udah jelas kan? Begitu jangan, oh orang tua saya ada pak di Jakarta. Dia sekarang jadi anggota DPR. Ngapain dia katakan seperti itu? Akhirnya ketika nikah, tanya mana orang tuanya nak? Masih rapat sidang membuat undang-undang RUU. Begitu. Akhirnya apa? Ditipu. Ada nah, mika jelaskan saja. Inilah saya pak. Inilah saya apa adanya. Silahkan bapak terima. Kalau bapak terima, alhamdulillah nggak terima, astagfirullah. <guluh> <guluh> nah, begitu. Jadi ya jelaskan apa adanya. Nah, begitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi Aku tak pakai bahasa distributor, gak usah Bilang saja, saya jualan jagung Door to door, selesai Ustaz, apakah sebelum menikah seorang akhwat Harus sudah punya ketertarikan hati kecenderungan pada si Ikhwan Bukankah cinta itu datang setelah pernikahan Iya Iya, kalau kita berbicara Pada zaman Siti Nurbaya memang demikian. Namun bicara tentang sekarang ini tidak seperti itu. Terkadang orang menikah itu karena sudah dia punya tambatan hati sebelumnya. Begitu. Ya, sudah punya tambatan hati. Apalagi ya sekarang pergaulan wanita dan laki-laki itu biasa-biasa saja kan begitu. Mana mungkin seorang laki-laki tidak tertarik dengan seorang wanita? Akhirnya karena dia sudah tertarik, laki-laki pun tertarik, akhirnya melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi sebenarnya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa selama memang mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar syar'i. Seperti pacaran, pacaran-pacaran pacaran yang katanya pacaran Islami kan begitu. apel Islami, ngapel Islami. Kalau ngapel Islami datang ke rumahnya, Jika, uh, Datang ke rumahnya, ke rumah si, uh, si apa akhwat bawa adik Nah, begitu dia bawa adik kecil nanti begitu sampai tempat akhwat, adiknya kasih bonbon sana belanja dibinjai kan nah, begitu. <laughs> nah, begitu ada yang seperti ini ya kadang-kadang dibawa pergi supaya nggak nggak agak kelihatan islaminya si akhwat bawa adik nah, begitu ya ini fenomena yang sudah ada jangan diungkirikan begitu jadi seolah-olah ada mahramnya anak kecil mahramnya siapa yang mengawasi ada demikian Jadi para efakidin boleh ketertarikan, namun ketertarikan tersebut ia lanjutkan dalam jenjang pernikahan selama prosesnya itu tidak sampai melanggar syar'i. Dan cinta setelah pernikahan itu jelas cinta yang sejati. Cinta sebelum pernikahan itu kadang-kadang hanya sekedar monyet yang bercinta atau cinta monyet. Ada kasus seorang akhwat dilamar oleh seorang ikhwan yang berbeda manhat dan ikhwannya tersebut mendaftar sebagai chalak, apakah boleh ditolak? Ya terserah. Ya, terserah. Nggak ada masalah. Kalau dia muslim, berarti salat apa namanya? Pernikahnya sah. Masalah chalak dan tidak chalak yaitu terserah akhwatnya. Mau terima apa enggak? Kan begitu. Ada nah, demikian. Tentunya ini nanti berkaitan dengan keilmuan si akhwat itu sendiri. Kalau si akhotnya juga ternyata seorang aktivis Pergerakan, gerak sana-gerak sini Demo sana-demo sini, nggak ada masalah bagi mereka Ustaz, saya mau menikah dengan Ikhwan Salafi Saya mempunyai mantan pacar Sampai sekarang dia masih mengharap saya Bahkan masih sering menghubungi dekat Dengan keluarga saya Saya sudah menghindar Tapi dia justru semakin berusaha terus Sampai berkomitmen menunggu Saya, jandanya saya Jandanya saya kalau istilah orang padang barana ampek dan nanti juo <laughs> bagaimana saya harus mensikapinya ustad saya takut rumah tangga saya hancur gara-gara masalah ini ya akhwat harus tegas akhwat tuh harus tegas kalau katanya enggak ya enggak sudah selesai, jangan ganggu rumah tangga saya ikon Beg eh, begini harus tegasi kalau bisa sediakan palang pintu Untuk dia, iya kalau nggak dia mengganggu rumah tangga. Yang jadi problem dia itu masih ada hati dengan mantan pacarnya ini yang bermasalah. Iya. Coba dia tidak ada tidak ada hati sedikit pun, pasti tidak ada masalah. Datang dia, pukulkan dengan reket yang untuk nyamuk itu. <tuk> nah, begitu, nggak ada masalah. Siapa nyuruh kau datang? Saya sudah berkeluarga, begitu. Jangan ganggu keluarga saya. Nanti aku panggil bangkuhan, begitu. Ada nah, Jadi itu kalau nggak ada hati Yang masalahnya kalau sudah ada hati Masih ada, namanya juga cinta pertama Kan begitu, cinta pertama kadang-kadang Sulit untuk di, dihapus Walaupun sudah berumah tangga masih terkenang-kenang Ini yang rumit Makanya para ya. Kalau sudah seperti ini berarti Si ahotnya perlu di Perlu ditatar Si suami juga harus tahu masalah ini Si ahot kasih tahu Tentang kondisi dirinya Masih ada bang Apa namanya kenangan-kenangan nostalgia yang dulu Bersama si dia Kasih tahu da suaminya Sehingga suaminya itu bisa memberi solusi bagaimana Nah demikian Dia masih mengganggu dan seterusnya Demikian para ikhafiddin Rahimunallah wa iyakum ya Nah demikian Namun kalau seandainya dia sudah tidak ada rasa apapun Saya kira malah lebih mudah permasalahannya Waduh, panjangnya, panjang sekali. Bentar ya, nanti kalau yang panjang yang belakangan aja ya. Se-sebatas dan sejauh apa kewajiban seorang muslim muslimah untuk mengingatkan saudaranya yang menjalin hubungan dengan non-mahram, khususnya yang non-Muslim? Dosa kah? Jika kita kita jika nasihat kita tidak dihiraukan, ya bagaimana jika hubungan mereka menjurus kepada perzinahan dan tidak sungkan-sungkan dilakukan di hadapan kita? yuk apa ada di Indonesia begini? Rabbalakum ini kan kaitannya dengan kaedah kaedah dalam berdakwah. Man amin kumungkaron faliuqayirbiadi. Barang siapa yang melihat Kemungkaran maka dia boleh rubah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Kekuasaan ini berarti siapa saja yang memiliki kekuasaan terhadap orang yang melakukan kemungkaran. Kalau dia bisa berubah dengan merubahnya dengan kemungkaran silahkan. Kalau nggak, misalnya dia punya kekuasaan dalam masalah ini, faillam ya Kalau nggak sanggup dia dengan lisan, dia beritahu secara lisan, dia nasihati Nggak juga faillam Minimal dia tidak suka dengan perbuatan tersebut. Udah sampai di situ saja. Adapun kalau nggak dihiraukan itu lagi urusan dia Kewajiban kita sudah selesai Yaitu memberi nasihat Apa batasan nazor akhwat ketika melihat ikhwan? Iya juga ya Walaikhafiddin Islam tidak memberi batasan Karena apa? Karena akhwat itu tidak akan melihat lebih dibandingkan ikhwan Beda dengan ikhwan Apa namanya Matanya itu lebih terampil dibandingkan akhwat nah, begitu. Ya. Matanya lebih terampil dibandingkan akhwat Makanya kan nggak ada Oh ada ibu-ibu kerjaannya ngeten nggak ada kan Yang ada laki-laki Begitulah artinya apa uh, kar yang, Karena yang dibicarakan itu ikhwan berarti Memang titik beratnya ikhwan Dan permasalahannya ada pada ikhwan Bukan pada akhwat Akhwat itu paling dia Hanya berani curi-curi pandang Nah, begitu. Kalaupun di dalam satu majelis nalar dia nggak akan berani menatap langsung wajah si Ikhwan. Dia akan tunduk-tunduk. Sekali-sekali tengok, cip. Nah, balik lagi. Tengok dari sudut mata, balik lagi. Begitu. Kecuali kalau nggak ada yang lihat, baru dipelototinnya. Artinya apa? Begitulah. Rasa malu yang ada pada diri seorang wanita. Nah, demikian. Batasannya apa? Ya batasannya selama tidak, tidak lebih dari pusat apa Tidak, tidak auratnya. Begitu. Kan laki-laki itu -laki auratnya dari pusat dan lutut. Ya. tidak seperti tidak seperti akhwat yang hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Allahu a'lam wassalam. Sekarang akhwat mana yang mau melihat dari pusat ke atasnya? Dari mana dia mau melihat? Coba. Melihat kapan ketika si Iwan si Ikhwan itu pergi ke pantai berenang-berenang? Karena repot. Ademiqian. Apabila ada yang harus anak apa yang harus anak lakukan sebagai anak ketika orang tua menetapkan bahwasanya anaknya hanya boleh menikahi menikah dengan suku-suku tertentu saja dan menetapkan uang antaran walon sementara anak sudah menjelaskan bahwasanya namun orang tua justru menganggap anak anak durhaka bagaimana ustaz apa yang harus saya lakukan sebagai anak kan tidak mustahil jodoh dari suku yang dilarang orang tua itu justru jodoh yang terbaik dari Allah iya artinya Jelaskan kepada orang tua, jelaskan kepada orang tua, mak sebenarnya sebenarnya suku itu suku itu tidak berarti semua suku itu, kalaupun dipandang jelek semua orang yang jelek, kalaupun suku yang tidak disukai oleh orang tua itu jelek, itu kecuali dia lama, dia ini yang bagus. <guluh> jelaskan, matma -ma itu ke orang tua, memang jelek lah yang lainnya, tapi kalau inilah ini mak ini sendiri yang jelek. <guluh> bagus. <guluh> Coba jelaskan kepada kepada orang tua kan begitu. Saya kira kalau orang tua sekarang itu lebih terbuka lah terhadap anaknya. Terutama pandangan mereka dari sisi suku. Kecuali kalau yang dulu-dulu kan begitu. Kalau sekarang masih, masih bisa. Kan begitu. Kalau memang kira-kira uh, si emaknya juga apa kan begitu. Bawa emaknya. Itu emak itu, dia emak. Manis kan emak. Begitu. Jadi beri. Kan begitu. Apa namanya? Apa na Jelaskan kepadanya. Bahwasannya... Uh, ditolaknya dikarenakan suku itu merupakan salah satu perbuatan jahiliyah. Nah, demikian. Tidak, tidak layak seorang itu menolak dika hanya dikarenakan suku. Nah, demikian. Sebenarnya memang masalah suku ini masih ada ya. Tidak hanya antar suku, terkadang dalam dalam satu suku sendiri begitu. Ada masih pemahaman-pemahaman ee, yang aneh seperti Minang misalnya. Kalau Minang Pariaman itu memandang miring dengan Minangnya bukit tinggi Begitu Ada nah, demikian Ada nah, demikian juga suku Jawa dan lain-lainnya Makanya yang seperti-seperti ini Kita hanya bisa menjelaskan Dan insya Allah kalau kita pandai menjelaskan Orang tua itu akan Akan paham dan dengan berakhlaklah Jelaskannya jangan dikatakan Mama ini memang nggak modern nah, Jangan seperti itulah Jelaskan saja dengan cara yang baik Yang saya ingin jelaskan kenapa Ikhwan diperbolehkan melihat apa saja yang ia inginkan ketika nazar walaupun ia betul-betul ingin menikahi si akhwat. Apa saja? Tadi kan sudah kita jelaskan rinciannya ya, rinciannya. Para hafidin sekali lagi seorang laki-laki itu dia, memilih, dia memiliki syarat yang lebih dibandingkan seorang wanita. Makanya ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW e, menyodorkan dirinya untuk dinikahi, Rasulullah tidak hanya melihat wajahnya, Rasulullah melihat ke atas wajahnya kemudian ke bawah, kata Rasulullah, saya nggak berminat. Mengapa dilihat dari atas ke bawah? Nah, demikian. Ya jadi ini apa namanya e, satu hal yang memang sudah satu lumrah, memang begitu, dan memang sudah cocok dengan e, tabiat dan fitroh seorang laki-laki beda dengan wanita. Seorang wanita itu lebih lebih cenderung dia bukan tampan sebenarnya. Dia lebih cenderung lebih suka pada laki-laki yang lembut, kemudian yang bertanggung jawab dan yang sudah mapan. Itu lebih le lebih cenderung ke arah sana. Makanya kalaupun dia warnanya hijau yang datang itu, kalau dia sudah mapan begitu ya, sudah apa namanya sudah apa namanya memiliki kepribadian Rumah pribadi, motor pribadi Semua pribadi Itu lebih mudah diterima nah, Demikian Dia ingin mendapatkan seorang pemimpin Yang bertanggung jawab Dan kelembutannya demikian Dan itulah fitrohnya Apakah kita boleh menikah dengan wali hakim Boleh, kalau tidak ada wali Karena la nikah illa wali Tidak ada nikah kecuali dengan, dengan wali Orang yang menikah tanpa wali Nikahnya tidak sah Satu bagaimana menikahi perempuan yang ayahnya setuju Namun ibunya tidak setuju <laughs> Ayahnya setuju namun tidak setuju Ini berarti Ayahnya ini kelompok istri-istri takut Suami-suami takut istri berarti Jadi para Eva Fiddin Ya kalau ayah setuju ya sudah lah Artinya kan tinggal di lobi si ibu Apalagi ibu Ibu itu lebih mudah dibandingkan ayah Kalau ibu yang tidak setuju Itu lebih mudah urusannya dibandingkan ayah Karena ayah itu dia punya Otoritas, otoriter. Kalau kukatakan katakan tidak tidak kan begitu. Namun A, si ibu tidak. Kalau dikatakan aku katakan iya kamu katakan tidak. habisnya nah, seperti itu. Apalagi kalau seorang ibu itu kalau kita berbuat baik sedikit, rubah sikap kan begitu. E, yang tadinya kita agak malas-malas rajin, begitu. rajin perhatian terhadap si ibu itu Insya Allah setuju dia. Ya semenjak anakku aku ini apa kok sepertinya lebih perhatian begitu. Insyaallah ibu akan setuju. Nah, demikian ya. Lebih mudah, yang sulit itu kalau ayah yang tidak setuju. Kalaupun tidak setuju juga, si ayah setuju dan si ayah mau menikahi, maka nikahnya sah. Karena apa? Karena wali yang menikahinya adalah menikahkannya adalah ayah. Namun kebalikannya, ibu setuju, ayah enggak setuju, tidak mau menikahkan, maka tidak boleh dia menikah. Ustaz, apa perbedaan nadhar dengan meminang? Ada bedanya Apa bedanya? Tadi Ustaz bilang boleh nawar apabila Ahmad itu mau menikah Dan wajib Dan walinya mau menikahkan Juga Ya bagaimana Ikhwan bisa tahu Kalau Ahmad ingin menikah Dan walinya ingin menikahkan Kalau si Ahmad tidak ditanya Kalau si Akwat ditanya ini pertanyaannya begini, tadi kan kita, kita katakan silakan nazar kalau memang diketahui si Akwan dan Ahud, si Akwat memang mau menikah kan begitu, ya ini bisa kita cari informasinya dari teman-temannya begitu, tidak antum harus sendiri datang, eh, Akwat mau nikah nggak? Kalau nikah saya mau nazar ini, ya nggak seperti itulah ekstrim sekali, macam perotap aja antum. Ya, tidak seperti itu Pada COVID-19 Berita-berita seperti ini Ini bisa Bisa didapati ya. Bisa didapati Antum bisa hubungi agen-agen terdekatnya <laughs> Ataupun kontak personnya Itu bisa didapati nah, demikian. Apakah seorang akhut itu siap menikah ataukah tidak Jadi dia harus langsung Kemudian perbedaan Nazor dengan meminang ya. Nazor meminang Parafiddin rahimanallahu wa iyyakum. dan meminang. Apa ya perbedaannya? Apa perbedaannya? Nazar dan meminang. Itu bedanya. <gülüyor> menazar dan meminang. Allahu a'lam bis Meminang ini kalau di bahasa Arabnya kena khotoba. Meminang artinya si ikhwan ini sudah punya target. Sudah punya target ya untuk seorang akhwat yang akan apa namanya? Ia jadikan sebagai calon. Ya. Kemudian itulah tekadnya kan begitu. Kemudian dia Uh, datang untuk melihatnya sudah datang untuk melihatnya Mem, Adapun meminang parahoffidin kalau kita lihat dari kebudayaan kita itu biasanya meminang itu adanya sudah terjadi apa namanya uh, sudah terjadi apa namanya persetujuan kemudian sudah masuk pada uh, antar keluarga begitu berbicara sudah antar keluarga Meminang Sudah lebih menjurus pada hari ha. berapa uh, Berapa uang hilangnya biasanya Atau uh, ber, uh, Berapa saham pernikahannya Begitu Biasanya sudah lebih menjurus Kesana Biasanya keluarga afat akan mengatakan uh, Terserah saja sanggupnya Kan begitu Setelah dikasihkan Oh kalau gitu kami kasihkan 2 juta Enggak uh, jadilah kalau begitu <laughs> uh, Begitu Sudah lebih ke arah sana Itu kalau meminang dalam versi Indonesia kan begitu. Namun meminang dalam versi Arab Allahu a'lam bishawab artinya dia sudah punya target. Sudah punya target si akhwat ya, dia sudah punya informasi, dia juga sudah memang menyatakan diri mau mau maju si Ahwat tersebut. Sudah? Dan dia mau melihat fisiknya. Ah begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan? Ini Habis. Demikianlah para hafizin rahimallahu ayyakum. Ah, ayahlah kan? Iya. Seorang akhwat yang mualaf, baru masuk Islam, kemudian dia menikah dengan dengan apa namanya? Dengan dengan seorang muslim. Allahualam bissolat. Uh, orang-orang kafir tidak bisa menjadi wali orang-orang muslim. Walinya ya wali hakim. Hanya saja memang tetap ada persetujuan dari apa namanya dari dari keluarganya nah, demikian. Ya, walinya tetap wali hakim, bukan wali orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak uh, tidak muslim tidak bisa jadikan wali. Demikianlah para khatibiddin rahminallahu ayyakum, aqulu qauli wa astaghfirullaha li wa lakum muslimin innahu wal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.